Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Allah alim Kita itu sering hobi Mungkin benar maksudnya Mulia niatnya Tapi sembrono secara komunikasi Secara budaya Dan secara beberayan diantara manusia Upamanya Kita menilai seseorang itu berdasarkan yang tampak dari mata kita atau yang terdengar oleh telinga kita. Orang berupacara bendera, kemudian ada hormat bendera gerak. Terus beberapa orang di antara kita menyingkir karena itu syirik anggapannya. Atau orang menghormati yang lain-lain. yang dianggap itu menduakan Tuhan. Tempo hari sudah kita bicarakan orang kan tidak nyium hajar aswad. itu tampak di mata kita dia mendekatkan wajahnya untuk mencium hajar aswad. tapi mustahil manusia mencium batu. kalau sesungguhnya batu itu adalah batu. karena pada hakikatnya yang dia cium adalah bukan batu, batu itu adalah munculan simbolik materi material, materialistik dari peristiwa-peristiwa batin. Jadi Rasulullah ketika naik haji mencium itu, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kalau tidakkanlah Rasulullah menciummu, aku juga tidak akan menciummu. Jadi Mencium acara suat itu sebagai bentuk cinta. Dan menyatukan dirinya dengan Rasulullah. Melalui pekerjaan yang Rasulullah juga kerjakan. Jadi itu peristiwa batin, peristiwa cinta, peristiwa rohani. Ketika Anda semua berupacara 17 Agustus atau hari Senin. Upacara di kantor Anda menghormati bendera. Saya tidak percaya bahwa Anda menghormati bendera. Anda sedang meneguhkan kembali kesepakatan Anda bahwa Anda ini bikin negara lambangnya adalah bendera itu dan yang Anda hormati sebenarnya adalah kesepakatan itu bukan benderanya. Wong benderanya suatu kita lipet yang yang jahit juga kita kita sendiri Mosok kita menyembah barang yang kita jahit sendiri, Wong kainnya juga kita yang bikin. kapasnya juga kita yang ambil dari pohon kapas dan seterusnya. Jadi kalau orang menuduh me menghormati bendera itu syirik, itu pedomannya adalah materialisme. Pedomannya adalah ilmu katon kalau kata orang Jawa. Padahal hakikat hidup dan prinsip nilai yang terjadi biasanya tidak bisa kita lihat. Jadi orang mencintai nomor satu tidak karena dia bilang I love you, tetapi karena dia membuktikan komitmennya, membuktikan bahwa dia care, membuktikan bahwa dia sayang dengan berbagai macam perilaku, apa membelikan sesuatu, mengantarkan kemana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya salah satu yang berbahaya dari umat Islam itu adalah materialisasi. Jadi gejala di mana materialisme itu dijadikan wacana atau metodologi untuk menilai yang lain. Dia tidak mencari kandungan batinnya. Jadi sesungguhnya agak ironis bahwa umat Islam ini makin lama makin materialistik. Materialistik itu bukan hanya anda hedonis.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 Atau oleh, oleh materialis, materialisasi tadi itu Dan itu berlangsung di mana-mana Itu yang pada awal dan pada akhirnya Membuat kita ini terjebak di dalam pertengkaran-pertengkaran Yang sebenarnya cara pandangnya materialistik Kita bertengkar antara aliran A dengan aliran B Dan aliran itu sebenarnya materi Seolah-olah kita berbeda Padahal sesungguhnya kita tidak berbeda. Padahal sesungguhnya kita menyembah Tuhan yang tunggal. Kita juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama. Cuman dengan bentuk ilmu katon yang berbeda-beda sesuai dengan hak tafsirnya masing-masing. Maka yang harus kita lihat bukan hanya apa yang tampak, bukan hanya apa yang terdengar. Apakah itu orang selawatan? Apakah itu orang Tarweh dengan jumlah rokaat yang berbeda Apakah itu orang Takhiat dengan Arah tutingan Jari yang berbeda dan seterusnya Semuanya yang harus kita Apresiasi adalah Kandungan batin Di balik perbuatan-perbuatan Yang tampak oleh mata Terdengar oleh telinga Atau yang kita sebut Materialistik itu tadi Assalamualaikum